Assalamualaikum, Saudarluun berita malam edisi hari ini Jumat 20 Januari 2017 dibacakan Ardian Syah. sekolah di Padang Tiji terpaksa diliburkan akibat banjir. Jembatan rangka baja mulai miring diterjang arus. Polres Tabes Medan musnahkan narkoba senilai 61 miliar rupiah. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM.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 Kondisi ini menyebabkan lima sekolah terpaksa diliburkan, namun pada Jumat pagi air mulai surut. Padang Tiji merupakan langganan banjir setelah sebelumnya dilanda banjir pada 1 Januari 2017. Penyebabnya sama yaitu intensitas curah hujan yang tinggi di daerah itu. Kepala BPBDP di Apriyadi menyebutkan dalam bulan ini Padang Tiji sudah dua kali dilanda banjir. Sebelumnya warga gampung Kupula Tanjung sempat mengungsi ke menasah karena air sempat merendam rumah mereka. Namun pada pagi hari warga kembali ke rumah karena air mulai surut. Ruas jalan nasional yang sempat terendam banjir kini sudah bisa dilintasi. Arus transportasi dari dua arah telah kembali normal. Camat Padang Tiji T. Zulkifli Majid mengatakan hasil pendataan pihaknya banjir sempat merendam 17 gampung di Padang Tiji. Sampai saat ini belum ada bantuan yang disalurkan kepada korban banjir. Namun pihaknya telah melaporkan ke PLT Bupati PD termasuk diteruskan ke Dinas Sosial PD. Sudarlun jembatan rangka baja Krung Tingkum, Kuta Blang Biren yang berada di ruas Jalan Nasional Banda Aceh Medan mulai miring sejak Jumat dini hari. Hal itu terjadi setelah pilar bawah jembatan dihantam balok kayu dan derasnya air sungai. Kemiringan posisi jembatan terlihat sangat jelas. Bahkan besi bagian atas jembatan juga mengalami bengkok. Belasan warga yang rumahnya berdekatan dengan jembatan tersebut sempat was-was jembatan ambruk. Ridwan dan sejumlah warga lain mengatakan jembatan rangka baja krungting kemiring akibat dihantam derasnya arus sungai dan tumpukan kayu yang di bawah air. Pada Jumat pagi, aparat Polres Biren turun ke lokasi untuk memasang polis lain, membatasi laju kendaraan pada lantai jembatan yang miring agar tidak ambruk. Warga juga membantu mengatur arus lalu lintas dengan sistem buka-tutup. Warga meminta pihak terkait cepat memperbaiki jembatan yang mulai miring sebelum ambruk total. Darulun, meski perang terhadap peredaran narkoba semakin diintensifkan, bukan berarti aktivitas kejahatan itu menurun kemampuan. Buktinya dalam sebulan terakhir barang bukti narkoba yang disita Polresta Bes Medan masih cukup tinggi yaitu mencapai Rp61 miliar. Rupiah. Barang bukti narkoba yang disita tersebut berupa sabu-sabu 25 kg dan pil ekstasi 20.781 butir dimusnahkan di Mapolresta Bes Medan Jumat Siang. Kedua jenis narkotika yang disita dari 6 tersangka memiliki nilai Rp61 miliar. Rupiah. Pemusnahan narkoba ini dilakukan dengan cara dibakar menggunakan air. Insinekrator milik BNNP Sumatera Utara Sebelum dimusnahkan narkoba tersebut terlebih dahulu Diperiksa secara laboratorium untuk mengetahui keasliannya Kapolresta base Medan, Kombes Sandi Nugroho mengatakan Dua dari enam tersangka yang ditangkap merupakan warga Aceh Berinisial FA 25 tahun dan LH 36 tahun Sementara satu pelaku merupakan wanita berinisial AN 29 tahun warga Medan Sisanya AU, 35 tahun, penduduk Medan, dan RL, 29 tahun, asal Deli Serdang. Seluruh pelaku ditangkap dalam operasi yang dilakukan satu bulan terakhir. Ia menegaskan ke depan operasi pemberantasan narkoba terus dilakukan dengan melibatkan TNI dan PNN. Sudah lunwaka Polres Langsa, Kompol Andi Kirana, Jumat pagi dilantik sebagai Ketua Pelaksana Satuan Tugas Sapu Bersih Penghutan Liar Kota Langsa, bersama pengurus lainnya oleh PLT Walikota Langsa Kamarudin Andalah. Pelantikan dan pengambilan sumpah pengurusat gas sa berpungli ini berlangsung di aula Cak Don Langsa. PLT Walikota Langsa Kamarudin Andalah dalam kesempatan itu mengatakan pengukuhan sa berpungli sebagai langkah pasti yang menyambut era profesionalisme aparatur sipil negara bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. PMK Langsa memandang perlu adanya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jerah. Hal itu tertuang dalam Perpres nomor 87 2016 tanggal 20 Oktober 2016 tentang pembentukan Satgas Saber Pungli. PLT Wali Kota menambahkan pengukuhan Satgas Saber Pungli ini merupakan salah satu upaya mendorong kinerja aparatur semakin lebih baik dan bersih di segala bidang demi kemajuan Kota Langsa. Ya, mengajak semua stakeholder yang ada di langsa untuk melaksanakan program ini dengan sungguh-sungguh. Anda sedang mendengarkan berita utama Seranti FM. FM. Sudalun, Komisi 5 DPR RI mengunjungi waduk semayam yang rusak para di Gampung Pulau Hagu, Kecamatan Padang, TGPD kemarin. Rombongan asal Jakarta itu berjumlah 8 orang diketuai Insinyur Yudi Widiana Adia. Ketua Rombongan Komisi 5 DPR Yudi Widiana mengatakan tujuan kunjungan ini untuk melihat kerusakan waduk semayam. Yudi meminta PemKPD PD membuat kajian komprehensif terhadap kerusakan waduk semayam sesuai yang dibutuhkan. Sebab penanganan waduk semayam tidak bisa dilakukan secara darurat dan harus dibenahi permanen. Kepala Abapeda PD Muhammad Adam mengatakan untuk sementara Waduk Semayam direhab darurat agar air tidak meluap ke rumah penduduk. Usai meninjau Waduk, rombongan Komisi 5 DPR bertolak ke kantor Bupati PD menggelar pertemuan terkait pembangunan yang dibutuhkan PD. Pertemuan itu dipandu pelaksana tugas Bupati PD Munawar Ajalil. Sudarlun pengelolaan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi perpakiran Di Aceh Tamiang belum dikelola secara baik, padahal potensi yang ada masih sangat besar. Secara umum, PAD Murni Aceh Tamiang 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp38 miliar atau naik Rp10 miliar dari PAD tahun sebelumnya, yakni Rp28 miliar. Rupiah. Kabir pendapatan DPPKA Aceh Tamiang, Husin, mengatakan PAD Aceh Tamiang secara keseluruhan sebesar Rp80,1 miliar termasuk di dalamnya Jasa Medis Rumah Sakit Aceh Tamiang dari Jaminan Kesehatan Nasional. Dari jumlah itu PAD murni sekitar 38 miliar rupiah. Walaupun PAD murni mengalami peningkatan secara umum, namun ada beberapa sektor yang target PAD-nya belum tercapai, diantaranya retribusi parkir di tepi jalan umum. Menurutnya untuk PAD retribusi parkir tepi jalan masih besar potensinya. Pihaknya sedang berupaya teknis pengelolaan retribusi parkir yang baik sehingga potensi tersebut dapat tergarap maksimal. Sejalun dua perampok bernama Wahid Sanjaya 22 tahun dan Randy Sanjaya 22 tahun menjadikan seorang polisi wanita sebagai target operasi. Namun aksi kedua penduduk medan tembung itu gagal. Keduanya sempat dihakimi masa sebelum diamankan polisi. Kandit reskrim Polsek Medan Sunggala KP Nur Istiono mengatakan Wahid Sanjaya dan Randy Sanjaya beraksi ketika melihat wanita muda mengendarai sepeda motor sendirian pada Kamis malam. Keduanya membuntuti hingga wanita itu berhenti di sebuah stand makanan di jalan setiap bu Medan Selayang. Kedua pelaku langsung beraksi ketika korban meninggalkan sepeda motornya untuk memesan makanan. Pelaku berusaha mencongkel jok sepeda motor Matic itu untuk mengambil barang berharga. Namun aksi pelaku diketahui korban yang merupakan polwan berpangkat beribda. Wanita bernama Vina Sofia, 24 tahun, anggota Polsek Medan Timur itu langsung meneriaki pelaku. Masa langsung beraksi menangkap pelaku dan kemudian memukulinya hingga luka parah. Kedua pelaku kemudian diamankan di maha Polsek Medan Sunggal untuk menjalani pemeriksaan. Dari Nisrum Seram Bitanjung Perma, sekian berita malam di Jumat 20 Januari 2017. Berita pagi Seram BFM bisa anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Berita malami ni juga bisa anda akses di situs internet www.serambfm.com. follow juga Twitter at Seram wassalam.